Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafaa shahida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'da Allahumma fassalli wa sallim wa barik Ala Nabi Nabi Muhammad, wa ala alihi, wa ancahirih, wa junudih, wa man jahada fi sabilillahi ila yomiddin. Amma bagdu, fya ayuhal muslimun rahimakum Allah. Faini uciqum wa iyaia btaq wallahi wa taatih. Fadufazal muttaqun. في القرآن الكريم وهو أسد القائلين عنب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سال قل الحرم فقتل المشركيين فقتل المشركيين حيث وجدتمهم وخذوهم وحصروهم وعدو لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلص ب Inna allaha ghafurur rahim Sadaqallahul azim Hadirin ma'ashir al-muslimin Rahimakumullah Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Dalam setiap khutbah Jumat ah, Setelah kita Memuji Allah Menyampaikan salawat pada Rasulullah Dan juga membacakan petikan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim maka yang juga merupakan bagian dari rukun dalam setiap khutbah adalah disampaikannya wasiah. pesan mau'izah dan juga peringatan. khususnya berlaku buat diri khatib sendiri dan tentunya juga buat kita semua yang hadir di sini. Intinya adalah bahwa mari kita takut kepada Allah Mari kita bersiap-siap untuk menghadap kepada Allah Karena pada akhirnya kita semua juga akan menghadap Allah Pada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatan kita yang baik dan yang buruk Dan pada akhirnya amal-amal kita itulah yang nantinya akan menyelamatkan kita dari api neraka oleh karena itu, mari kita persiapkan segala sesuatunya akan datangnya ajal yang kita tidak tahu kapan datangnya tetapi merupakan sesuatu yang sudah pasti. Oleh karena itu, khatib mengajak pada diri khatib dan juga kepada kita semua untuk selalu melakukan muhasabah, untuk melakukan evaluasi. Sebagaimana pesan dari Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum evaluasilah diri kalian masing-masing qabla an tuhasabu sebelum nanti di yaumil qiyamah atau di alam kubur kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada saat itu jangan sampai kita menyesal karena ternyata di dunia ini kita lebih banyak membawa bekal keburukan daripada kebaikan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah sidang Jumat yang dimuliakan Allah kalau kita masuk ke dalam bulan Desember khususnya kita yang berada di Indonesia maka memang suasana Desember ini walaupun banyak hujan dan suasananya lebih sejuk tetapi tidak demikian dengan suhu hubungan antara kita dengan orang-orang bukan Islam wabil khusus saudara-saudara kita yang agamanya Kristen atau nasrani setidaknya banyak para ustadz dan mobilir yang mengangkat ayat-ayat tentang permusuhan antara Islam dan Kristen misalnya surat al-baqarah ayat 120 walantardaan kalian yahudi walantasoro hatta tatabia millatahum orang yahudi dan orang nasrani tidak akan pernah rela kepada kalian sebelum kalian ikut dalam milah atau dalam agama mereka. Bahkan sebagian kalangan muslimin ada yang punya aksi untuk melakukan berbagai macam tindakan yang membuat repot kepolisian, sehingga polisi harus menyiapkan berbagai macam kekuatan untuk menanggulanginya, entah itu kerusuhan, entah itu bom, entah itu pengerusakan rumah ibadah dan sebagainya yang kadang-kadang bersumber juga dari ayat-ayat Al-Qur'an yaitu yang bunyinya faktuluhum haitsu wajattumuhum bunuhlah mereka semua di mana kamu menemukan mereka dan memang itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an sehingga hadirin yang dimuliakan Allah suhu yang agak memanas setiap datang bulan Desember inilah yang menjadi keprihatinan kita Pertanyaannya adalah Apa benar Al-Quranul Karim Itu mengajarkan pada kita Untuk memusuhi Orang Kristen Dalam hal ini Mereka yang beragama Kepada Nabi Isa AS Apakah benar Quran memerintahkan kita Untuk merusak Rumah-rumah ibadah mereka Kemudian juga untuk merusak fasilitas mereka Apakah benar Quran memerintahkan kita Untuk menjadikan mereka musuh abadi selamanya Dan tidak ada ruang untuk berbagi Antara kita dengan umat Kristiani Hadirin ma'asyirul muslimin Sebenarnya kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran Wabil khusus kepada sirah nabawiyah Bagaimana kehidupan Rasulullah di masa lalu Bersama dengan orang-orang Nasrani Di Mekah Al-Mukarramah Dan juga di Madinah Al-Munawwarah Kita menemukan ayat-ayat Al-Quran Yang sebenarnya agak membingungkan kita Kenapa saya katakan membingungkan Karena khusus untuk kita di Indonesia Suasana dan atmosfernya memang agak tidak sesuai dengan ayat-ayat itu ketika diturunkan di masa Rasulullah Mari kita buka surat Al-Ma'idah Ayatnya ayat 82 Ini ayat yang menurut saya agak membingungkan buat kita yang tinggal di Indonesia Kenapa? Karena Allah berfirman, "La tajidanna ashaddan nasi adawa tallil ladzina amanu alyahuda wal Kamu mendapati orang yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Orang musyrik ini adalah Abu Lahab, Abu Jahal, para pemimpin kafir Quraisy di Mekkah. Tetapi masih dalam ayat yang sama, firman Allah ini membingungkan kita. Yaitu ketika Allah menyebutkan, وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً Kamu akan menemukan orang yang paling dekat persahabatannya. Mawaddah oleh terjemahan Departemen Agama diartikan sebagai persahabatan. Itu adalah terjemahan yang benar Walaupun bukan satu-satunya Karena kata mawaddah Sering kita dengar dalam ucapan doa Kepada pengantin Semoga menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah Warahmah Sakinah itu tenang Mawaddah itu cinta Jadi kalau Al-Quran menyebutkan Akrabahum mawaddatan Orang yang paling dekat Cintanya Lilladina amanu Kepada orang beriman Yaitu kepada Rasulullah dan para sahabat Ternyata disebutkan Alladina qalu Inna nasoro Yaitu mereka yang mengatakan Kami ini nasoro Nasrani Surat Al-Ma'idah ayat 82 Jamaah yang dimuliakan Allah Orang nasrani di masa Rasulullah itu Adalah orang yang menyembah Nabi Isa dan juga mereka punya pemahaman trinitas Tuhan itu ada tiga dan Allah bagian dari yang tiga itu Ini sudah disepakati oleh orang Nasrani di abad kedua Masehi Dalam sidang konsili Dan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang Nasrani Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi Dan diangkat menjadi Nabi tahun 610 dan orang-orang Nasrani sedunia Sudah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan Dan sudah menjadikan Trinitas Dalam akidah mereka Tetapi Yang menarik adalah Al-Quran malah menyebutkan Orang yang paling dekat kecintaannya Kepada orang beriman Adalah mereka yang mengatakan Kami ini adalah Nasara Tentu ayat ini Membingungkan kita semua Hadirin jamaah sekalian Karena konteks kita sekarang memang sangat berbeda dengan konteks di mana ayat ini dulu diturunkan. Di masa Rasulullah, orang-orang Kristen itu tidak seperti yang kita kenal sekarang. Kebanyakannya mereka malah menjadi teman dekatnya Rasulullah, membela dan memelihara bahkan banyak yang memberikan dukungan terhadap Rasulullah. Dan yang menarik adalah bahwa orang-orang Kristen itu sudah mengenal Rasulullah jauh sebelum beliau dilahirkan karena profil tentang Nabi Muhammad itu tertuang dengan jelas di dalam kitab Injil mereka. Dan surat Al-Baqarah ayat 146 menyebutkan hal itu. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab, yaitu orang Nasrani, orang Yahudi ya'rifunah Mengenal dia Siapa dia maksudnya Tidak lain adalah Nabi Muhammad Kama ya'rifuna abna'ahum Sebagaimana mereka Mengenal anak mereka sendiri Ini adalah masal Atau perumpamaan yang indah Di dalam al-Quran Untuk menunjukkan bahwa orang-orang Nasrani Dan juga Yahudi Itu bukannya Tidak kenal dengan Nabi Muhammad Sudah tidak asing lagi Karena sudah ada dalam ayat-ayat Taurat dan injil mereka. Hanya saja Al-Qur'an menyebutkan bahwa sebagian dari mereka wa inna fariqam minhum la yahtumunal haqq. Sebagian dari orang-orang ahli kitab itu ada yang menutupi kebenaran. Bahkan bukan sekedar menutupi kebenaran, tapi malah mengingkari kenabian Muhammad bahkan ingin membunuhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu terbukti ketika Rasulullah bertemu dengan satu orang pendeta Kristen Yang bernama Buhayro Dalam riwayat lain disebut Bahiro Karena tulisan Arab itu tidak ada harokatnya Bebas dibaca Buhayro atau Bahiro Saat itu beliau belum menjadi nabi Baru usia enam tahun Dalam perjalanan menuju Syam mengikuti paman Pamanda Abu Talib Bahira ini atau Buhaira adalah seorang mantan pendeta Yahudi yang murtad dan masuk ke dalam agama Kristen menjadi pendeta lagi. Jadi dia sudah baca dua kitab, Taurat dan juga Injil. Buhaira inilah yang melihat tanda-tanda kenabian Muhammad. Misalnya ketika awan selalu menaungi kafilah dagang yang di situ ada calon nabi kemanapun kafilah ini bergerak awan ikut melindungi bahkan ketika kafilah ini beristirahat di bawah pohon-pohon pohon-pohon di sekitarnya juga ikut menunduk kepada sang calon nabi maka Bu Hayro kemudian meminta kepada Abu Balik untuk memperlihatkan anak tersebut dicari tanda-tanda kenabiannya dan memang ternyata ditemukan cap kenabian, khatamun nubuah pada punggung anak kecil yang tidak lain adalah calon nabi itu, yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Yang menjadi catatan penting jamaah yang dimuliakan Allah adalah pesan dari Bu Dia meminta kepada Abu Talib untuk tidak usah meneruskan perjalanan ke negeri Syam. Karena di sana banyak pendeta Yahudi Yang kalau bertemu dengan anak ini Pasti akan dibunuh Sedangkan dirinya Kenapa tidak membunuh Nabi Muhammad ini Karena dia adalah orang Kristen Dimana pada saat itu Orang-orang Kristen Menerima kenabian Muhammad Hanya yang jadi masalah Bu Hayro tidak berusia panjang Ketika Nabi kemudian Di usia 40 menjadi Rasul Diangkat menjadi Nabi Bu Hayra sudah wafat duluan Sehingga sejarah tidak mencatat dia pernah memasuki agama Islam Tetapi dia punya andil untuk menyelamatkan nyawa calon Nabi Agar Abu Talib membawa pulang putra dari adiknya tersebut Hadirin ma'asyur al-muslimin rahimahkumullah Catatan yang juga menarik untuk kita bahas adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul di usia 40 Setelah bertahan Nus menyepi tiga hari tiga malam di gua Hira, Tiba-tiba Nabi ditanggak datangi oleh malaikat Jibril Yang memberikannya lima ayat wahyu pertama Dia pulang ketakutan dan minta diberikan selimut Zammiluni Zammiluni Khadijah sang istri juga ikut ketakutan dan bertanya-tanya. Tapi kemudian hatinya menjadi tenang ketika sepupunya seorang pendeta Kristen yang tinggal di Mekah. Yang bernama Warokah bin Naufal menghiburnya. Kata Warokah itu adalah tanda-tanda kenabian. Dia akan jadi nabi. Ada di dalam Taurat, di dalam Injil. Jadi tenang saja, kamu hibur saja suamimu itu biar tidak usah merasa ketakutan. Maka dihiburlah Nabi Muhammad oleh Khadijah Berdasarkan informasi dari seorang pendeta Kristen Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Singkat cerita 10 tahun kemudian Abu Talib sudah meninggal Khadijah juga meninggal Di tahun yang sama dan Nabi berdukacita Menamakan tahun itu tahun duka cita. Tapi yang menarik adalah Saat itu Nabi sudah tidak punya lagi Backing. Tidak punya ada lagi orang yang kuat yang bisa melindunginya Maka beliau berinisiatif untuk hijrah Dari Mekah ke Paif Sayangnya perhitungan Nabi meleset jauh Beliau berharap untuk disambut tapi ternyata malah disambit Beliau dikeroyok, dikejar-kejar ibarat maling ketahuan di siang hari yang bolong dan kalaulah Nabi tidak menyelamatkan diri masuk ke dalam satu kebun anggur pastilah nyawanya sudah melayang Di situ ada seorang penjaga yang bernama Adas dan dia beragama Kristen. Dialah yang menyelamatkan Nabi Muhammad dan kemudian mengobatinya, memberi makan minum dan memberi nasihat. Sebaiknya anda pulang saja ke Mekah karena warga Taif ini Sangat terlalu kalau memusuhi orang Bisa saja mereka main bunuh Dan atas Advice dari Adas Ad Yang Nasrani ini Maka Nabi pulang kembali ke Mekah Pulang ke Mekah Para sahabat Masih menjadi sasaran, incaran Dari kaum Qurais yang mau Membunuh mereka semua sampai habis Maka Nabi memberikan fatwa Idhabu ilal habasyah Fa inna biha malikan La yudlamu indahu ahad kalian selamatkan diri kalian ke negeri Habasyah. Di sana ada raja yang akan melindungi kalian. Habasyah hari ini adalah Ethiopia. Ada di Afrika. Kerajaan Kristen yang dipimpin oleh seorang raja Kristen yang bernama An-Najasyi. An-Najasyi orang Kristen. Negaranya negara Kristen dan rakyatnya Kristen semua. Tapi Rasulullah Meminta perlindungan kepada Sang Raja Memerintahkan Ja'far bin Abi Talib Untuk hijrah ke Habasyah Mendengar bahwa umat Islam sebagiannya ada yang lari ke Habasyah Maka Abu Sufyan mengutus seorang sahabat Dulunya masih kafir namanya Amr bin As Untuk datang ke Habasyah Karena dia punya hubungan yang baik sekali dengan Sang Raja Intinya meminta kepada raja untuk mengekstradisi umat Islam yang lari ke Habasyah Agar mereka tidak menyebarkan agama Islam di Habasyah tanah Atau setidaknya dibunuh mati sajalah pelarian-pelarian itu Tetapi An-Najjasyi bukan raja yang mudah untuk membunuh orang Dia tanya dulu secara baik-baik ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu seperti apa sampai pada satu dialog di mana raja yang Kristen itu bertanya, "Apakah dalam Quran kalian itu ada kisah tentang Nabi Isa? Bagaimana dia? Siapa orang tuanya? Apakah hasil dari zina? Apakah ibunya pelacur dan seterusnya?" Maka dijawablah oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan membacakan ayat-ayat yang ada di dalam surat Maryam. Maryam itu adalah Bunda Maria. Namanya tertuang dalam satu nama di dalam Al-Quran Nama surat yang ke-19 Dan ada cerita tentang bagaimana Maryam ini bisa hamil dan melahirkan Nabi Isa Wadkur fil kitabi Maryam a'idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah Fattakhadat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana Fatamathala laha basharan sawiyah Qalat inni a'udhu bil-rahmaniminka in kuntataqiyah dan seterusnya panjang ayatnya intinya menceritakan bagaimana sucinya seorang Maria Dan dia bukan wanita pelacur. Anaknya adalah anak yang halal yang Allah masukkan ke dalam rahimnya rum lewat seorang Jibril, seorang malaikat. Dan Maryam ini bukanlah pelacur. Bahkan diceritakan bagaimana Nabi Isa yang masih kecil di buaya itu bisa berbicara sebagai mukjizat dari Allah menjatuhkan argumentasi orang-orang kafir yang tidak suka kepada Nabi Isa dan ibunya. Maka pada saat itu meleleh air mata sang raja. Raja Najasyi itu kemudian menangis tersedu-sedu mendengar kisah tentang Nabi Isa alaihi salam yang ada di dalam Al-Qur'an, begitu indahnya Qur'an menceritakan tentang Nabi Isa. Maka kejadian menangisnya sang raja Kristen itu direkam secara abadi di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 83. Wa idha sami'uma unzila ilar rasuli tara'ayunahum tafidzumin ad-damg mimmaharfu min al-haq. Yaqoolun Rabbana amna faktabna ma ashahidin. Jadi anjaasi ini kemudian Memberikan kesempatan pada umat Islam Untuk hidup di negerinya Sampai Allah memberikan perintah yang lainnya Dan kepada Amr bin As Mohon maaf permintaan Anda tidak bisa saya kabulkan Saya terima pelarian-pelarian dari negeri Anda ini Yaitu umat Islam Untuk hidup bebas di negeri Kristen ini Dalam salah satu riwayat Ketika An-Najashi ini meninggal dunia Rasulullah Menyolakkan jenazahnya secara zaib Sholat zaib Dan umat islam tahu bahwa sholat kepada orang yang meninggal hanya boleh dilakukan Kalau orangnya itu beragama islam Maka para sejarawan umumnya sepakat mengatakan bahwa An-Najasyi setelah itu kemudian dia masuk islam Hadirin ma'asyral muslimin rahimakumullah Sidang jumat yang dimuliakan Allah satu hal yang menarik Kita punya satu surat Di dalam Al-Quran Namanya surat Rum Surat yang ke-30 Rum itu artinya Romawi Dinamakan surat Romawi Karena di dalamnya ada kisah tentang Rasulullah Alaihi Wasallam Yang bergembira Dengan kemenangan orang-orang Romawi Alif Lam Mim Hulibatirum di Adn Al Ardi wa Mumbib Babdi Galabihim Sayyidun dan seterusnya sampai pada ayat Wa Yahuma Irin Ia Frail Diceritakan bahawa orang Romawi itu perang bertahun-tahun dengan orang Persia. Romawi ini Kristen dan Persia ini adalah penyembah berhala. Mereka menuhankan api. Disebut agamanya Majusi. Awalnya orang-orang Romawi itu kalah Dikalahkan oleh Persia Yang menarik adalah Umat Islam ikut bersedih pada saat itu Tak kalah Romawi dikalahkan Tapi ayat ini kemudian mengatakan saya Suatu hari nanti Romawi akan bisa mengalahkan Persia Dan saat itu kalian umat Islam akan berbahagia Dan memang benar Pasca Perang Badar, Nabi mendengar kabar bahwa Romawi telah menang mengalahkan Persia dan para sahabat bersorak-sorai bergembira atas kemenangan orang-orang Kristen Romawi. Jadi, jadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kisah-kisah yang tadi sudah kita bacakan ini adalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan sesuatu yang merupakan Israiliyat bukan kebohongan, bukan karangan, tetapi itulah ayat-ayat Al-Qur'anul al Karim yang memang menceritakan bagaimana hubungan yang amat dekat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para pengikut Nasrani. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata antara umat Islam dengan orang-orang kafir di Mekah, maka Rasulullah berkesempatan untuk Mengirim surat kepada raja-raja dunia Yang menarik Ada dua raja Yang diajak masuk Islam Dua-duanya memang tidak mau masuk Islam Tetapi jawabannya sangat santun Saya Mohon maaf tidak bisa Ikut agamamu wahai Muhammad Tapi saya menerima Tawaran hidup perdamaian Dengan kalian Raja Romawi Kaisar Heraklius namanya Sempat juga meminta salah satu narasumber tentang agama Islam yang agamanya malah bukan Islam yaitu Abu Sufyan Ibnu Harb pemimpin kota Mekah musuh bebuyutan Rasulullah kebetulan dia ada di Romawi saat itu dan sempat berdialog Raja bertanya kepada Abu Sufyan kamu kenal dengan Muhammad ya saya kenal karena itu musuh saya kami satu bangsa satu tanah air tapi berbeda agama Lalu raja memberikan sekian banyak pertanyaan Tentang ciri-ciri Muhammad Ciri-ciri agama yang dibawa Ciri-ciri wahyu yang dibawa Semuanya dijawab dengan lancar oleh Abu Sufyan Sebagai pihak yang membenci agama Islam Apa kesimpulan Heraklius? Kalau benar semua jawabanmu itu Berarti dia memang seorang nabi Yang membenarkan itu malah Kaisar Heraklius Walaupun dia tidak masuk Islam Tapi setidaknya informasi itulah yang merasuk ke dalam hati seorang Abu Sufyan Maka setahun kemudian ketika dia bertemu lagi dengan Nabi Muhammad dalam peristiwa Fatul Mekah Orang yang pertama kali menjabat tangan Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam Tidak lain adalah Abu Sufyan Pemimpin tertinggi kota Mekah Pemimpin tertinggi kafir jahiliyah Dia yang pertama kali menyatakan masuk Islam Ide dan informasi dasarnya justru datang dari Kaisar Heraclius yang Kristen itu Kepada Raja Mesir Rasulullah juga mengirim satu orang utusan untuk mengajak Raja Mesir itu masuk Islam Sang Raja belum bersedia masuk Islam Tapi dia menghargai ajakan Nabi Muhammad untuk hidup damai Bahkan beliau mengirimkan hadiah dari permata, emas, kekayaan Mesir Termasuk diantaranya menghadiahkan dua orang budak yang cantik jelita berkebangsaan Mesir yang beragama Kristen. Satu dari dua budak itu kemudian dinikahi oleh Rasulullah yang bernama Maria Al-Qirtiyah. Dan Nabi berpesan kepada para sahabat kalau kalian nanti mengislamkan Mesir berikanlah kasih sayangmu kepada bangsa Mesir itu karena mereka adalah ibunda kalian ummul muslimin radhiyallahu anha hadirin masal muslimin rahimakumullah betapa dekatnya orang-orang Kristen di masa Rasulullah tentu beda dengan kita di zaman sekarang kenapa kita di negeri kita malah bermusuhan berperang dan Sangat jauh perbedaannya InsyaAllah nanti kita akan bahas pada khutbah yang kedua Auzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu Wa amilu salihat Watawasawu bil haqi Watawasawu bil sabar Barakallahu liwalakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iyaikum bimafihi minal ayati wa zikril hakim Wa taqabala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwal ghafuru rahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Khatamil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Hadirin ma'asyirul muslimin Rahimakumullah Satu hal yang juga kita tiba, tidak bisa Menolaknya dari fakta sejarah bahwa di awal-awal Pensyariatan solat Baik itu solat tahajjud Ataupun lima waktu Rasulullah ternyata diperintahkan Menghadap ke arah Baitul Maqdis Bukan ke arah kiblat Yang kita kenal sekarang sebagai Ka'bah Musyarrafah di Bekah Tapi ke Baitul Maqdis Baitul Maqdis itu Di zaman saat di mana Nabi hidup saat itu Belum menjadi negeri Islam Itu adalah negeri yang Beragama Kristen Dan tempat itu adalah tempat ibadahnya Orang-orang Kristen Boleh kita sebut itu adalah Gereja tapi saat itu Allah yang perintahkan nabi untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Dan dibandingkan dengan menghadap ke Ka'bah ternyata masa untuk menghadap ke Baitul Maqdis jauh lebih lama. Karena sepanjang nabi tinggal di Mekah 13 tahun itu arah kiblat belum berubah. Setelah 16 bulan pindah ke Madinah barulah ada ayat yang memerintahkan fa walli wajhaka syathral masjidil Haram. Jadi 13 tahun ditambah dengan Satu tahun setengah kira-kira 14 tahun Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Sisanya barulah Nabi menghadap ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa ada kedekatan syar'iah antara Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih, kita juga menemukan bahwa termasuk Nabi Isa itu adalah umat Nabi Muhammad tidak akan terjadi hari kiamat Kecuali Isa akan turun lagi Untuk meluruskan semua yang sudah Keliru dan Nabi Isa Akan menjadi umatnya Dari Muhammad karena posisi beliau Sudah tidak lagi menjadi nabi Tapi menjadi manusia biasa Kenabiannya sudah dilepas Dan menjadi bagian dari umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang menjadi Pertanyaan adalah kenapa Kita Di Indonesia ada semacam perbedaan yang sangat jauh Dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah Maka jawabannya ini tidak lain dan tidak bukan adalah Karena faktor historis, faktor sejarah Kalau umat Islam di Mesir Hari ini mereka damai dengan orang-orang Kristen Karena sebelum Islam sampai di Mesir Kristen sudah menjadi penghuni asli Negara Mesir itu, Dan Rasulullah mewanti-wanti Agar kita menyebarkan agama Islam Di Mesir Itu dengan cara yang sebaik-baiknya Sehingga Gubernur Amr bin As Itu sangat hati-hati Kalau sudah berkaitan dengan Kepentingan orang-orang Koptik Mesir Akan beda ceritanya Ketika kita orang Indonesia Bertemu dengan orang-orang Kristen Karena yang datang ke sini Duluan umat Islam sudah ada kerajaan Samudra Pasai, Sriwijaya, Demak dan sebagainya sebagai kerajaan-kerajaan Islam, baru datanglah kemudian para penjajah itu. Yang mana mereka ini tidak berasal dari Eropa Timur, tapi berasal dari gereja-gereja Eropa Barat yang memang mereka punya dendam cukup dalam terhadap umat Islam. Kenapa mereka bisa dendam? Karena sejarah juga. Perang Salib 200 tahun itu pada akhirnya dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan para kesatria dari Eropa barat itu. Banyak yang mati selama 200 tahun itu. Banyak raja yang gugur di medan perang salib itu dan banyak sekali keluarga-keluarga yang kehilangan putra-putra terbaik -putra mereka di dalam perang salib. 200 tahun perang salib itu hanya menghasilkan kehancuran, nestapa, derita, kesedihan yang berkepanjangan di hati orang-orang di gereja Eropa Barat, Inggris, Prancis, Jerman, Portugis, termasuk Spanyol. Maka dendam kesumat itulah yang mengilhami Ratu Isabella dari Spanyol untuk menghabisi umat Islam di Eropa. Yaitu di wilayah khilafah Bani Umayyah di Spanyol, di Andalusia Umat Islam di Andalusia hanya diberi satu di antara tiga pilihan Masuk Kristen atau dibunuh atau diusir keluar dari Spanyol Dan hari ini kalau kita datang ke Cordoba, ke Andalusia Kita tidak akan menemukan ada masyarakat muslim di sana Masjidnya berubah menjadi gereja, sebagiannya menjadi museum yang kalau kita datang kita tidak boleh salat di sana karena dianggap merusak keindahan dari masjid itu. Setelah itu datanglah Portugis berdagang ke Nusantara. Awalnya cuma membeli rempah-rempah tapi lama-lama dia bangun benteng, dia tembak rakyat, dia rampas kekayaan kita. Menyusul pula kemudian VOC tahun 1602. Lalu mereka membangun company dagang dan berpuasa merampas-merampok kepentingan rakyat 350 tahun lamanya. Mereka bangun gereja, mereka bangun rumah pendidikan, mereka bangun segalanya. Untuk ekspansif menggelar dagangan mereka di Indonesia untuk memasukkan rakyat Indonesia ke dalam agama mereka. Dengan 3G, Gold, Gospel and Glory. Maka perlawanan rakyat Indonesia ini menjadi masuk akal ketika mereka berhadapan dengan Belanda yang terlihat dalam kacamata mereka tidak lain adalah orang-orang Kristen yang memusuhi agama kita. Bahkan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kyai Haji Hashim Ashari untuk melawan kedatangan Belanda yang bonceng dalam tentara NICA di tahun 45 yang kemudian menjadi sejarah bangsa kita hari pahlawan 10 November dengan pekik Allahu Akbar oleh Bung Tomo itu tidak lain adalah karena ingin melawan hegemoni kekuasaan gereja Kristiani di Indonesia maka semangatnya adalah semangat jihad inilah yang kemudian menginspirasi kedua belah pihak untuk terus perang yang Kristen tetap saja dengan segala ulahnya membangun gereja di tengah umat Islam Memasukkan umat Islam ke dalam agama mereka Memaksakan kehendak untuk melakukan hal-hal yang sekiranya membuat sakit hati umat Islam bertambah parah Dan yang umat Islamnya pun juga melakukan reaksi yang terus menerus dan tidak pernah berhenti Itulah yang membuat kemudian Desember menjadi bulan yang cukup hangat antara Islam dan Kristen Ini adalah kasus-kasus yang terjadi di beberapa wilayah tertentu yang sampai terjadi pembakaran gereja Sampai terjadi kerusuhan dan sebagainya Tetapi kalau kita kembalikan kepada Quran Kita kembalikan kepada sirah nabawiyah Sebenarnya keadaan itu bukanlah keadaan yang default Itu bukan keadaan standar Itu adalah keadaan pengecualian Di setiap negeri pasti keadaan politiknya berbeda-beda Tapi sebenarnya aslinya Antara Rasulullah dan umat Kristiani di masanya memang adalah hidupnya dalam keadaan yang damai. Oleh karena itulah maka kita harus lebih luas dalam memandang tidak hanya sekedar mengambil potongan-potongan ayat lantas kemudian bereaksi dengan cepat. Tapi kita juga melihat secara luas bahwa Islam dan Kristen itu pada aslinya merupakan agama yang berdekatan. Saling menghargai saling tolong dan saling menghormati. Tetapi dalam beberapa kasus tertentu di kalangan akar rumput mungkin saja terjadi gesekan-gesekan. Dan oleh karena itulah gesekan-gesekan pada kasus tertentu pada akar rumput ini tidak bisa kemudian digeneralisasi bahwa seperti itulah harusnya hubungan kita dengan non-Muslim, wabil khusus dengan umat Kristiani harus dibunuh, harus diperangi, harus dibakar dan sebagainya. Tidak demikian Adalah saudara-saudara kita di Mesir Dengan teman-teman nasraninya Menjadi sangat akrab Adalah satu hal yang menarik untuk kita bahas Karena di Mesir Orang Kristennya tidak natal Dan tidak mengajak-ngajak umat Islam Tidak ada proses Kristenisasi, tidak ada cerita Bangun gereja di tengah pemukiman muslim Dan orang Islam juga Sedemikian rupa sangat menghormati Orang-orang yang beragama nasrani Bahkan Al-Azhar, termasuk Darul Iftar, Al-Masriyah, termasuk ulama-ulama Mesir seperti Yusuf al Qardawi dan sebagainya. Kalau ditanya tentang bagaimana hukumnya kita memberi penghormatan atas perayaan ibadah ritual orang-orang Nasrani, umumnya mereka menjawab, pada dasarnya tidak dipersalahkan, tidak dianggap sebagai kita ikut mendoakan agama mereka. Karena ungkapannya hanya sederhana, A'idun Sa'id hari raya yang berbahagia akan menjadi berbeda kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi selamat natal ada unsur mendoakan selamat di situ dan oleh karena itulah maka fatwa ulama Mesir dengan fatwa ulama Indonesia khususnya dalam bab mengucapkan natal kita temukan ternyata agak sedikit berbeda karena situasi kondisi politis di masing-masing negara Ternyata tidak sama Dan ini yang perlu kita jadikan Bahan perenungan Hadirin Mashallah muslimin, Mari kita akhiri khutbah kita yang kedua Dengan sama-sama kita bermohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhladhina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wasallim wa barik Ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Wardhlallahu ma'ahul syuhbah a'jamain. Aana bibakir wa Umar wa Uthman wa Ali. Uan bakiyah syuhbah a'jamain. Uan tabi'in wa atba tabi'in. Bi ihsanin ilaiyuddin. Wa'alina ma'hum bi rahmatika. Ya arhamarrahman. Allahumma ashir al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahiyainhum al amwat. Warfaalah madorajat wa qadi al hajar. Ba na zulmna anfusana wa illam taqfirla na wa tarhamna lana kulan khasirin. Rabbana aaman nabi ma anzal ta watabaqar rasulah. Fakubna ma ashshahidin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعد الله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله بعد ما يذكركم واشكروا له وأن تنعمه فذلك ذكر الله